Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsaant TV yang berbahagia dan insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, saya Abimaki berjumpa lagi dengan program yang sangat kita nanti-nantikan, Cahaya Hati. Alhamdulillah, seperti biasa saya akan berkunjung kepada beberapa tempat hamba-hamba Allah yang insyaallah yang akan kita kunjungi dan apapun perbincangan kami dengan tamu-tamu ataupun dengan orang yang dikunjungi nanti bermanfaat bagi kita seluruhnya. Hari ini alhamdulillah saya sudah berada di tempat pintu air petamburan. Alhamdulillah ada beberapa informasi mengenai seorang keluarga bapak Soekarno. Insyaallah kita akan berkunjung ke rumahnya. Apa sih hebatnya ataupun apa yang perlu kita ambil daripada pengalaman beliau atau kejadian beliau menurut informasi. Dia itu menjual barang bekas, lalu selanjutnya memiliki beberapa anak, dan subhanallah anaknya ini digigikan ataupun dikuatkan, dimotivasi untuk selalu berjuang, untuk beribadah dan mencari ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih singkatnya, sama-sama kita akan berkunjung ke rumahnya Bapak Soekarno, dan insyaallah kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kita seluruhnya. Mari pemirsa yang berbahagia kita mengunjunginya. waduh baru pulang sekolah nih ya waduh ini masa ini apa gitar biasa wah ini bagus gitarnya ini siapa namanya Marianti tahu rumahnya Pak Soekarno enggak ini rumahnya ini siapa anak Alhamdulillah ternyata enggak susah, susah juga nyarinya ya ada ada bapaknya ada Oh ibu ada Oh ini ibu, oh, ini ibu. Oh, ini ibu. Oh, Assalamualaikum, Bu. Iya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. bapaknya ada, Bu ya? Oh, ada. Lagi kerja. Oh, masih lama datangnya ya? Sebentar lagi datang. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oh, itu. Oh iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masyaallah. Ini Pak Soekarno ya? Alhamdulillah. Tadi saya sempat nyari-nyari di sebelah sana. Iya, tapi alhamdulillah ketemu juga. Iya. Oh, ini ban, Pak ya? Oh, ini ban. Doalah. Ya? Iya, iya, iya. Ban, oh, ya, ya, ya, ya. ban... Ban ini ban bekas. Band bekas. Yeah. Oh, nanti kita akan bicara-bicara lebih panjang lagi lah. Iya, punya apa buat apa ini? Kan saya juga ingin tahu nanti. Iya, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. mm. mari Bu, mari. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah. mm. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Soekarno juga ibu Sri ya. Mungkin siang-siang begini saya datang mengganggu akhi kita bapak sama ibu sebetulnya tadi kalau melihat pak soekarno saya lagi di jalan tuh sempat melihat gitu sedang apa tadi ini motong-motong bang apa tadi weh ya, iya tapi saya nggak tahu kalau ini pak soekarno begitu saya berlalu alhamdulillah ketemu juga akhirnya iya dan alhamdulillah saya sangat sangat sangat senang sekali bertemu di sini dan masya allah gitu ya saya mendengar dari beberapa kawan-kawan dari beberapa tetangga maksudnya tetangga pak soekarno dengan kegigihan pak soekarno baik itu mengumpulkan ya barang-barang mungkin ya barang-barang bekas selalu dijual kembali begitu ya dan saya mendengar informasi juga kalau Bapak punya anak dan juga sekolah ya yeah. dan Masya Allah Alhamdulillah namun mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sudah berapa lama Bapak kerja di istilahnya apa ya eh, ban di ban ini gitu atau mungkin barang-barang bekas yang lainnya atau hanya ban saja Oh hanya ban saja sudah berapa lama apa ini ya ada sekitar 20 tahunan. Sih. 20 tahunan. Caranya mencari ban bekas itu bagaimana? Apa dibeli atau memang diambil atau bagaimana, Pak? Iya, ini kalau saya tuh malah dari rumah kan bawa ini lewat. Nyari ke toko, ke bengkel, dinamain ngambilin aja ban bekas. Iya, iya. Kadang sempatnya ada ada di situ. Oh, tanpa dibeli sama bapaknya. Langsung diambil ya, saja. Ya. Nah, itu, untuk apa Bapak itu? Ban bekas itu diapakan, Pak? Itu tadinya untuk bakar kapur. Iya yeah. nah, Terus sekarang ini dibawanya ke Kerawang ya Itu dibuat solar Oh dibuat solar, yeah. ban bekas ini yeah. Itu maaf kira-kira dalam sehari Apakah setiap hari Bapak melaksanakan hal ini? Kadang-kadang dua hari sekali ya kadang, kadang rutin gitu. Dua hari sekali begitu ya untuk sek sekali berangkat kira-kira banyak berapa ban didapatkan bu? Ya itu kadang-kadang 20, 20 ban 30 ban gak tentu sih Kalau penghasilan maaf saya bertanya lebih jauh lagi penghasilan kira-kira harian apa mingguan atau bagaimana? Kalau saya ini hitungan bulanan, bukan harian. Oh bulanan, bukan, bukan, iya. Kira-kira satu bulan berapa itu penghasilan? Sekitar satu bulan paling 1 juta. Oh satu Oh begitu ya. Dalam tapi Subhanallah keluarga di sini tinggal sama-sama di sini. Sama-sama. tinggal. Ada berapa anak yang tinggal di sini? Ada lima. Ada lima tinggal di sini Ada lima orang tinggal di sini. Dan ibu kerja sebagai apa di sini? Oh ibu di rumah saja. Tinggal di rumah saja, di sini saja. Dan saya dengar kalau anak bapak ini yang siapa namanya tuh Tadi saya lihat sedang bawa gitar itu Marianti Marianti dia Saya dengar-dengar dia juga suka ngamen katanya Apa apa namanya e, cari nafkah begitu apa benar Itu buat jajan dia sendiri Oh katanya. buat jajan dia nah, sendiri i. aja begitu ya e, Bapak mengizinkan hal itu Kalau saya enggak Oh dilarang juga, dilarang gitu. juga. Oh, Tapi mungkin pergaulan dengan teman-teman yang lainnya begitu ya Oh jadi seperti itu dan bapak enggak ada keinginan mungkin dengan usaha ah, saya mau mencoba mencari usaha lain gitu. Sekarang kalau kita nyari usaha lain ini kan terutama pendidikan. Oh begitu. Iya, nah, nah, terus saya pendidikannya nol. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi adanya bidangnya begini. Hmm, jadi hanya begini saja nah. yang ini susah. Pernah mencoba untuk mencari pe apa pekerjaan lain? Kalau tadinya pernah, tapi ya, nyoba ya. susah. Oh gitu, pernah ya, tapi ya, nyoba ya. susah begitu ya. Sementara untuk kehidupan sehari-hari di sini dengan penghasilan yang bulanan ini, apakah cukup begitu? Alhamdulillah cukup. Dengan lima anak seperti itu ya, begitu, ya. cukup. cukup Insyaallah, Alhamdulillah ya, dengan dengan adanya itu cukup begitu gitu dan dan ini tempat saya lihat tadi kan ini persis di pinggir rel kereta ya, ya rumah ini ini rumah didapatkan dibeli atau dikontrak atau bangun aja begitu <laughs> kalau ini ya tadinya kan pindahan dari bajel kanal iya ini, ini nggak ngisir-nggak beli nggak ah, bangun suatu ya. saat ini yang punya ini mau dipakai Pakai, Ya. Silakan. oh begitu jadi ini dibikin aja apa gak berbahaya di samping rel ini gitu alhamdulillah enggak enggak ya jaraknya tapi kalau saya kereta lagi lewat mungkin kesini getarannya juga ya terlihat oh terasa begitu jadi ini bukan milik pribadi dari tempat ini subhanallah Nah kalau seandainya yang Bapak harapkan sendiri untuk anak begitu ya untuk anak e, siapa itu ada berapa tadi ada Mar... Marti, Marianti, iya. Tarofi, Adjali Iya yang sekolah di sana itu yang di e, bersama Marianti itu sekolah siapa? Marti Marti Ada mendengar informasi kalau anak e, ibu atau Bapak yang satu lagi agak sedikit sakit atau kelainan mungkin apa itu yeah, ya? Mungkin kalau mungkin boleh tahu itu Kurang tahu itu Pak Oh begitu ya Tidak ya. Tadinya kan sakitnya tuh katel gitu ya, kan, katel. Nah, kan dibeli obat tidur nih. Iya iya iya. Obat tidur makan gitu kan, soal katelnya tuh hilang gitu. Hmm. Nah itu overdosis gitu. Oh jadi sampai sekarang begitu. Sampai sekarang begitu. Iya harapan bapak kira-kira apa yang diinginkan oleh bapak bagi keluarga dan anak-anak untuk selanjutnya tuh? untuk selanjutnya yang bagaimana nih kira-kira ya kira-kira inginnya bagaimana apakah memang anak itu ingin seperti ini saja oh, sama begitu ya sehingga dengan puas yang ada itu motivasi apa yang Bapak sampaikan untuk anak-anak sekarang ini ya, kalau anak itu kalau bisa kan kalau bagi orang tua itu kan sekolah yang pintar. Oh begitu pinter, jadi kan? jadi memang anak ini masanya harus sekolah sekarang nah, ini ya. Sekolah yang pintar. Alhamdulillah mudah-mudahan mm -hmm. dia itu punya siswa apa mm -hmm. dan gitu kan masa orang tuanya udah sobek makan anak. Masih <laughs> soblok, <tetangga. laughs> jadi walau bagaimanapun bapak mengharapkan anak ini selalu sekolah nah, gitu ya. Sekolah. Apapun yang bapak perbuat dan apapun yang sebisa mungkin nah. bapak punya kekuatan untuk menyekolahkan anak begitu ya jauh istilahnya anak biar lebih sukses mendapatkan pendidikan yang tinggi ya, ya. alhamdulillah saya sendiri juga nggak tahu ya ini tahu-tahu itu waktu umur empat tahun itu kalau malam suka mandi khususnya kalau malam mandi langsung mandinya berhenti air itu tapi kemana aja dibawa Lalu bawa air kalau tidur juga minta pembukaan jadi air itu gak bisa mundar dari badannya tuh selalu dibasahin iya yes. sakit yang lain-lainnya sih saya gak tahu Tahu tahunya cuman itu kata dokter salah obat waktu tiba-tiba ke situ itu bilangnya salah obat terus dia bilang gini suruh minta surat-surat ke CRW saya udah minta terus berhenti di situ perubatnya jadi surat-surat jadi R, dari RTRW masih saya simpen sampai sekarang ya cuma pakai salep aja dipakein salep sama bedak aja ya mudah-mudahan bisa sembuh anak saya seperti ini kayak yang udah-udah lagi Dan lihat anak saya mulus cakep cuman selama 4 tahun jadi kesininya suhu caca terus koreng kan sembuh Parkoreng lagi, nggak sembuh Parkoreng. Alhamdulillah e, tadi sudah bincang bincang sebentar begitu ya. Dan insya Allah mungkin yang ingin saya sampaikan beberapa hal yang terpenting buat bapak sama ibu, terutama anak yang dimiliki sekarang ini memang masa anak ini, walau bagaimanapun apa yang sebapak tadi sampaikan itu sudah merupakan muqitus sunnah rasulullah saw. Yakni istilahnya amanah anak ini. Ya untuk dibesarkan, dibesarkan secara apa? Dibesarkan secara syariat Islam. Bahkan tadi Bapak memiliki putri berapa anak tadi? Lima. Lima. Putrinya ada berapa? Apa perempuan semuanya? Perempuan ada empat. Subhanallah. Hati -hati. Perempuan empat ini dalam hadis Rasulullah menyatakan begini Bu Upaya. Siapa saja yang memiliki tiga anak perempuan, tiga anak perempuan ya, lalu orang tuanya itu membesarkan dengan cinta, mendidiknya dengan cinta. Lalu dibesarkannya dengan syariat Islam Allah menyatakan dalam hadis kudusinya Wahai kepada kedua orang tua itu Pilih mau pintu sorga mana Anda masuk ke dalam sorga Karena memiliki tiga anak wanita Setelah itu ada sahabat bertanya Ya Rasulullah saya punya anak dua wanita bagaimana? Rasulullah menjawab Kalau Anda mencintainya dan mendidiknya dengan cara Islami Pilih kedua orang tua itu mau, mau sorga yang mana? Setelah itu ada lagi para sahabat bertanya ya Rasulullah kalau saya punya anak perempuan cuma satu bagaimana? Rasulullah menjawab asal dicintainya dan dibesarkannya dengan cara islami Anda pun orang tua pilih mau pintu surga yang mana Sekarang ibu bapak punya anak perempuan berapa tadi? Empat subhanallah Ini sesungguhnya merupakan pintu surga yang sangat indah Apabila ibu bapak benar-benar menginginkan apa yang direncanakan oleh bapak Begitu dengan tadi Walaupun saya mendengar itu jajan untuk dirinya sendiri Tapi subhanallah Siapapun yang merasakan dan melihat orang tua dengan menyatakan Ingin sukses anaknya Anak ini dalam keadaan masa kecil mungkin satunya Kasih kesempatan untuk bermain begitu. Ya. Tapi mungkin mainannya kayak begitar itu kali ya Mungkin itu buat dia mainan juga gitu ya Sambil menghasilkan begitu Tapi tolonglah mungkin dengan menyebutkan belajar yang paling penting Belajar yang paling pokok Kira-kira ibu bapak tahu prestasi anak sampai di mana sekarang ini Bagus kira-kira melihat hasil ujiannya atau bagaimana merah semuanya <laughs> mungkin karena kesibukan anak itu sendiri begitu ya jadi kesibukan anak itu sendiri jadi istilahnya dengan mengatakan nah subhanallah kamu tolong nak belajar yang benar istilahnya karena apa karena ini merupakan satu amanah yang harus dipikul oleh kedua orang tua jangan sampai tadi bapak dengan menyatakan harapan bapak apa harapan saya anak ini harus sukses harus pintar, harus hebat, begitu ya. Masa orang tuanya seperti ini, anaknya nanti ikut seperti ini. Ini sesungguhnya sudah sudah perasaan ataupun sudah apa ya. Keinginan yang mulia. Yang insya Allah, Allah kabulkan permintaan ibu sama bapak ini menjadikan anak yang apa? Sukses. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah dengar permintaan kita semuanya. Nassafiruka wa natubu ilaika ya rahman. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma inna na'udhu bika minal hamni wal hazan Wa na'udhu bika minal ajji wal kasal Wa na'udhu bika minal jubni wal bukli Wa na'udhu bika min gholabati jayni wa kahri rijal Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Jika ada di antara kami yang hadir, yang mengaminkan doa ini Ataupun pemirsa yang mengaminkan doa ini Saat ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit Maka kami mohon kepadamu, keluarkanlah kami dari berbagai macam permasalahan yang sedang kami hadapi Wabil khusus ya Rahmanu ya Rahim Untuk hamba Allah Bapak Soekarno bersama keluarga Angkatlah derajatnya di dunia dan di akhirat Mudahkanlah segala urusannya ya Allah Jadikanlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah Berbakti kepada kedua orang tua Dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Sehingga sukses berhasil seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Ya Aziz Ya Ghafar Engkau maha mendengar Engkau maha mengetahui apa, apa yang terjadi kepada diri kami Dan kami mohon jika di masa yang akan datang Akan ada kesedihan Akan ada kegundahan menimpa kepada diri kami Dengan doa ini kami mohon kepadamu Keluarkanlah kami dari berbagai macam kegundahan Yang mungkin akan datang menghampiri kami Namun jika di masa yang akan datang Ada kesuksesan bagi keluarga kami Kesuksesan bagi anak-anak kami Jangan engkau ganti, jangan engkau jauhkan kesuksesan untuk keluarga kami ini ya Allah, karena mungkin karena kelalaian kami atau karena kesombongan kami, berikan keberhasilan kesuksesan kepada keluarga kami. Wabil khusus untuk keluarga Bapak Soekarno. Amin ya Allah ya Rabal Alamin ya Rabbanah, kabulkan semua permohonan kami, kabulkan semua keinginan kami. Kami yakin apapun yang kami pinta pasti akan Kau kabulkan, karena FirmanMu di dalam Al Quran, "Oduawni astajib lakum, mintalah Kau kepadaku niscaya Aku akan kabulkan semua permohonan permohonanMu." Ya Rahman. Kami hanya memohon kepadamu kasihanilah kami cintailah kami dengan rahman dan rahimullah kami bisa beribadah di muka bumi ini dan dapat setia mencintaimu ya Allah dan dapat membesarkan anak-anak kami dengan cinta sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Rabbana aatina fi dunya hasana wa fi alakhirah fi hasana <-tuh> ta'wakin azaban nahr. Subhanaladzabilladzza tamma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan. Perkumpulan ini benar-benar ataupun disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bapak silaturahim ini bukan hanya di sini. Kami pun akan selalu bersilaturahim. Insya Allah di masa yang akan datang. Terima kasih bu, pak atas penerimaannya. Dan saya sangat gembira sekali bisa bertemu dengan bapak Soekarno Dan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Soekarno. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga Pak Soekarno di sini semuanya. Dan ini saya ada titipan dari antek peduli. Mohon diterima. Insyaallah bisa digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk membantu mungkin sekolahnya ataupun biaya daripada kehidupan sehari-hari pasukan dan keluarga. Mohon diterima, Pak. Iya. <tuh> ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Makasih banyak. Kami mohon pamit. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, Insyaallah. Mari, Pak. Mari. Eh, Assalamualaikum. Mari, <tuh> Bu. <tuh>. Pemeriksaan yang berbahagia, itulah tadi kunjungan saya ke salah satu hamba Allah Subhanahuwataala yang sangat gigih sekali dalam mencari nafkah. Terutama ternyata setelah kita berbincang-bincang, bukan hanya mencari nafkah yang sangat gigih dia lakukan, namun Subhanallah dia menginginkan anaknya menjadi seorang anak yang lebih sukses, lebih berhasil, dan itulah merupakan harapan dari kedua orang tuanya Bapak Soekarno, walaupun mengandalkan dari menjual barang bekas, yakni berbentuk ban. Namun subhanallah, penghasilan mungkin dilihat dari penghasilan, ya begitulah penghasilannya, tidak untuk mencukupinya. Namun apa yang terjadi? Walaupun tinggal di pinggiran rel kereta api, namun subhanallah dengan keinginan yang kuat, dengan ketabahan yang ada, anaknya diperjalankan ataupun dikuatkan untuk selalu apa? Untuk selalu sekolah, walau bagaimanapun. Dan sehingga anaknya pun diperintahkan agar tidak Mengamen ataupun bermain-main kesana kemari Dan itulah mungkin bukti kesayangan daripada kedua orang tua kepada anaknya Dan kita lihat seseorang Pak Soekarno ini Dan kita lihat seseorang sosok Soekarno ini bersama istrinya Ibu Sri Tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ketika menghadapi hidup ini Demi mensukseskan ketiga anaknya yang masih kecil dan dua anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa Subhanallah, insyaAllah semuanya ini menjadikan pelajaran buat kita tanpa melihat daripada kasat mata yang nyata, namun kita lihat daripada nurani kita, ternyata banyak orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan, sehingga anaknya pun disuruhnya untuk masuk sekolah walaupun dalam keadaan serba pas-pasan. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan tayangan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya dan menyadari apa arti sebuah ilmu dan menyadari apa berarti sebuah tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak kita berada dalam kecerdasan berada dalam pengetahuan yang luar biasa mudah-mudahan ada manfaatnya jazakumullah kera lah usristimainku lakukan ini alhamdulillah wassalamualaikum wabarakatuh